Adil Anzar Simanjuntak. Iya, terima kasih Buya Karni. Saya mau buka dulu dengan pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tudung saji tak berisi, cukup sambal terasi. Untuk apa tuan jadi pejabat negeri, bila akhirnya tuan di penjara karena korupsi? Saya yang paling saya sesalkan dari YLC kali ini adalah Fahri, Pak Fahri Hamjah pulang nah, itu Padahal Kaya saya ingin melapor mau melaporkan seseorang besok pagi Pasti oh. tahu kan dia dilaporkan Kami juga berangkat besok pagi Jadi saya mau jelaskan beberapa hal Terutama yang disampaikan oleh Pak Fahri Hamjah tadi Karena disampaikan di depan publik Kemudian ditonton oleh banyak pihak Kemudian anak-anak, remaja, pemuda tentang semuanya semuanya orang baik kemudian tadi kutip ayat di surat asam itu jelas kok dijelaskan ada potongan apa potongan ayat bilang fuzurahha watakwaha ada jalan kefasikan ada jalan ketakwaan kalau semua orang baik kemudian ndak ada itu surat Ali Imran 104 tentang, tentang apa Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi terang yang disampaikan tadi itu justru menyesatkan dan tidak baik tentu untuk pendidikan e, masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, sebagian besar yang disampaikan Pak Fahri itu bagi saya adalah ilusi itu sendiri. Jadi semua yang disampaikan Pak Fahri tadi itulah sesungguhnya ilusi yang dia sampaikan. Kenapa? Coba Bang uh, Buya Karni bayangkan misalnya menggabungkan KPK kemudian bersamaan dengan ombudsman nanti korupsi selesai dalam waktu 10 bulan. itu kan ilusi itu seperti tukang obat jualan obat gitu di pasar pasar ini segera sembuh dalam waktu 10 bulan jadi nggak ada bedanya sampai penyampaian Pak Fahri tadi dengan tukang obat yang di pinggir jalan itu yang berjanji segera akan sembuh gitu jadi ini harus di publik harus disadarkan dengan retorika retorika seperti itu nah ada, saya kembali ada ke ada tema. masih lebih halus ya kalau sahur tadi bilang halusinasi <laughs> ya, itu, itu, itu. itu ilusi dan nah, saya masuk ke tema kita kali ini, Buya Karni. Saya termasuk yang senang sekali ketika Pak Wiranto mengeluarkan statement agar KPK menunda sementara uh, proses hukum terhadap kepala daerah yang sedang mengikuti Pilkada. Saya terus terang, senang sekali. Ini bagi saya adalah pintu masuk untuk menyadarkan publik bahwasannya sesungguhnya memang ada upaya intervensi terhadap proses hukum. Bahwasannya hukum itu selalu dikontrol, selalu diframe dengan politik. Jadi... Ini sekaligus menyadarkan kepada publik ada kok upaya-upaya intervensi itu Tetapi intervensi itu yang kita lihat sekarang bagi saya Saya menerjemahkan ada dua jenis model inter intervensi yang bisa dilakukan Kalau yang di, apa, misalnya yang dilakukan oleh Pak Wiranto melalui statement dan permintaan seperti itu Saya melihat itu tidak terlalu berbahaya di era demokrasi Kenapa? Karena ada kekuatan penyeimbang Bang Saur bisa teriak-teriak, nggak sepakat dan sebagainya itu mudah DPR juga bisa teriak-teriak nggak -teriak, sepakat tetapi ada intervensi satu lagi yang mengerikan menurut saya yang hari ini itu yang sulit kita kendalikan yang makanya saya sering menyebutkan yang dilakukan oleh Pak Wiranto sebutlah begitu itu intervensi terang ada political destruction di situ ada upaya merusak secara politik hukum dirusak Dengan jalan-jalan politik dan sebagainya. Itu terang dan kekuatan sipil, kekuatan penyimbang itu bisa melakukan kontrol dengan terang juga. Tetapi ada satu intervensi yang berbahaya dan ini dialami KPK. Yaitu adalah intervensi yang dilakukan dengan cara gelap. Tertutup. tertutup. Intervensi yang dilakukan dengan cara-cara cara sunyi. Nah bagi saya yang dialami KPK hari ini itu. Itu yang paling mengerikan. Saya berikan, akibatnya? akibatnya tentu KPK punya kinerja buruk nanti, KPK seolah-olah hipotesis yang dikeluarkan oleh Pak apa Pak Artia Dahlan, kemudian Fahri Hamzah itu bisa jadi benar. Kalau kemudian intervensi ini, intervensi yang gelap dilakukan secara sunyi ini, itu kemudian tidak juga terus kita bangun kesadaran publik, oh ada intervensi yang gelap ini loh saya berikan beberapa apa clue benar tidak misalnya ada intervensi gelap bagi saya kalau ada saya harus terus terang kan ada kritik terhadap kami terhadap saya kami fans boynya KPK nggak pernah kritik KPK justru kalau ketemu KPK saya kritik dengan terang dan jelas bagi saya Pak apa yang disampaikan Pak Agus terkait dengan apa 90% persen, Uh, kepala daerah uh, korupsi dan sebagainya itu terang itu kegenitan yang nggak penting, kegenitannya nggak penting ya kalau mau tangkap tangkap saja gitu. Jadi nggak perlu ada produksi narasi-narasi seperti itu. Jadi itu harus dikritik dalam konteks itu Pak Agus. Tapi saya mau katakan KPK sekarang terus terang adalah KPK yang terburuk dalam sejarah. Itu harus diakui. Nah, saya kenapa menyebut KPK sekarang adalah KPK yang terburuk dalam sejarah. Karena ada intervensi gelap ini. Saya sebut begini. Pak Karni, saya kemarin terus terang saya sudah izin ke beberapa teman-teman ngobrol. Saya sebut yang navanya novel Baswedan itu, itu seolah-olah seperti ditakuti banyak pihak. Bahkan sejak awal KPK ini terpilih, agenda pertama seolah-olah itu nanti... Febri bisa apa namanya? Uh, jawab uh, pertanyaan saya ini. Benar enggak? Misal sejak awal misalnya novel itu memang mau disingkirkan dari KPK itu. Bayangkan Pak, misalnya pimpinan meminta novel untuk mundur. Minta novel untuk mundur dan menjanjikan novel, ada yang menjanjikan novel supaya ditaruh di direksi BUMN. Dah pel, banyak tekanan supaya Anda mundur segala. Bayangkan kenapa kok orang takut sekali dengan novel? Bahkan DPR saja takut sekali dengan novel. Pansusnya seharusnya pansus tentang tentang apa? KPK, tapi berubah jadi pansus novel. Nah, saya mau katakan kok ada upaya seperti itu? Pansus KPK yang yang dibuat DPR itu saya saya anggap lebih mirip jadi pansus novel bukan pansus KPK kontennya no, kontennya lebih kontennya. nah saya mau katakan loh sejak awal ada ini saya sering menyebutnya Abuya Karni, ada kuda Troya yang dikirim ke KPK kemudian merusak KPK dari dalam kuda Troya ini masif dan kita nggak sadar Jadi sistematik sekali Nah ini yang harus dijawab Febri misalnya nanti Benar enggak? Ada kuda Troya dari dalam yang kemudian merusak dari dalam sehingga Itu tadi kalau ada kejadian-kejadian apa yang tidak pantas misalnya dilakukan KPK itu dipraktek dipraktekkan oleh kuda-kuda troya ini sedangkan beberapa kelompok dianggap eh kalian harus keluar dari KPK ini biar kami yang bisa mengendalikan KPK ini itu kita rasakan ketika kita melihat KPK pada saat ini. Nah jadi intervensi gelap itu intervensi yang apa namanya sunyi itu itu yang paling mengerikan sesungguhnya. Kalau intervensi yang seperti statement begitu permintaan wah itu bang saur teriak apa segala macam bang karni bahas dalam ke apa ILC nah itu publik akan tersadarkan tapi yang ini enggak sama sekali tidak kemudian kedua Buya karni misalnya saya berikan contoh ya kuda Troya tadi kemudian KPK yang sekarang proses rekrutmen deputi e penindakan misalnya Kemudian direktur penyidikan. Itu biasanya itu dilakukan secara terbuka. Tapi kan sekarang enggak. Tertutup. Yang hanya diundang itu adalah dari kepolisian, kemudian dari kejaksaan. Loh, kenapa? Kok takut sekali gitu loh. Kok pimpinan KPK itu enggak membuka seperti biasanya? Novel di berusaha dianulir begitu, kemudian ini sekarang ada apa upaya rekrutmen yang tertutup sekali. Nah, intervensi ini. Tanya nah, nggak ada rekrutmen ini ke KPK? Betul, KPK. Tapi biasanya dibuka dari internal segala macam ini nggak ada. Ini polisi semuanya, jaksa semuanya dari dari luar. Kemudian ketiga misalnya seperti liputan Tempo, Bu Yakarni, ada perusakan barang bukti. Ini tindakan pidana. Nah itu tidak dituntaskan. Ada perusakan barang bukti yang diduga dirusak oleh dua penyidik KPK yang berasal dari kepolisian. Loh ini kuda roya apa lagi? Saya mau katakan intervensi-intervensi dari dalam ini, ini yang mengerikan yang merusak KPK dan agenda pemberantasan korupsi kita. Sehingga nanti yang tampil itu adalah ya ini KPK jelek nih kerjaannya. Sedangkan orang-orang yang baik itu diberusaha disingkirkan. Tapi kemudian DPR yang akhirnya menunjuk yang jelek itu adalah orang-orang yang baik itu. Ini yang saya sebut adalah intervensi yang dilakukan secara sistematik. Sistematik sekali dan yang gelap-gelap ini yang mengerikan. Sehingga ada juga lahir teror dan sebagainya. Nah ini yang agaknya. Saya tadi menyebutkan berterima kasih sekali dengan Pak Wiranto sehingga saya punya kesempatan untuk menjelaskan bahwasannya yang paling mengerikan intervensi-intervensi ini adalah intervensi yang gelap itu. Terakhir Buya Karni, tadi menyebutkan yang menghalangi, apa? menghalangi kita maju, adil dan makmur seperti disampaikan oleh Pak Artalia Dahlan tadi adalah Uh, apa, masyarakat adil dan makmur itu sesungguhnya yang jadi bottleneckingnya sumbatannya adalah koruptor-koruptor ini jadi kenapa agenda pemberantasan korupsi itu penting Nah, kalau ada yang saya selalu bersepakat dengan uh, Pak Fahri Amjah, itu satu sebenarnya ada, saya suka pernyataan itu, apa? bahwasannya yang bisa menuntaskan Indonesia bersih itu adalah presiden komitmen tinggi dari seorang presiden Itu akan membantu agenda pemberantasan korupsi. Nah bagi saya, Pak Jokowi sekarang itu miskin komitmennya terhadap agenda pemberantasan korupsi itu. Bahkan terus terang saya harus sebut Pak Jokowi itu tidak memimpin. Kenapa saya sebutkan tidak memimpin? Bayangkan Pak Wiranto bisa keluar statement begitu, Pak Jokowi bilang. Tanya saja ke Pak Wiranto, kalau saya presiden ya Pak? Itu Pak Wiranto ngaco. Pasti saya bilang begitu. Kalau Pak Jokowi tidak bersetuju sama halnya dengan hal yang lain. Jadi bagi saya ada masalah. Bagi saya Pak Jokowi nggak memimpin akhirnya intervensi-intervensi model ini. Bisa jadi Pak Jokowi tidak bermaksud ingin melakukan intervensi. Tetapi karena beliau tidak memimpin. Tidak bisa mengendalikan. Di beliau tidak menjadi tuan yang tunggal. Intervensi dari segala... sisi secara gelap itu masuk ke KPK nah ini yang perlu disadarkan oleh publik dan saya tentu berterima kasih kepada Buya Karni dan Pak Wiranto, saya pikir itu saja, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, Pak Kudri Kudri Pak Karni, satu menit cukup Pak Enggak, ini kita mau nanya yang intempensi gelap di di sini memang berbeda pendapat akan berbeda pendapat. Ini kan ada yang namanya intervensi gelap, kuda troya. Kami di DPR kan ingin KPK-nya baik, jangan sampai ada penump apa yang tadi intervensi itu kita mau tahu siapa. keuda trayanya siapa ini mohon dijelaskan jangan gak sampai nanti. jelasin. Saya Buat udah tahu kalau enggak. Kalau enggak saya udah tanya tadi. Saya bisa ngecek. Kita bahas diksi novel Baswedan itu enggak lebih dari 4%. Saya baru saja ngecek di ini saya Pak. yang pansus bahas jadi kalau keberatan juga kalau kita katakan pansus hak angket KPK itu dibilang pansusnya novel Baswedan, dan boleh dicek pembahasan nah, jangan menemukan kemana ada mau tanya pak kudat roya apa iya, jadi ingin kita tanyakan intervensi gelap itu siapa? siapa ya kemudian kudat royanya sebutin aja biar kita tarik tuh yang dari kepolisian yang ngacok-ngacok kalau memang ada ini saya berikan gambaran baru. bagi saya ketika ada ketika hmm. ada upaya misalnya ketika terpilih Uh, komisioner baru, kemudian meminta Novel untuk keluar dari apa? Dari loh, saya sudah jelaskan dari sejak awal itu permintaan kepada Novel untuk keluar dari KPK. Kemudian ditawar menjadi apa? Menjadi Direksi BUMN bagi saya itu masalah. Bukan yang minta siapa anda ngomong aja ke publik itu, biar itu kita bisa terang kok tadi saya bilangkan. Siapa yang ngomong? Saya sebutkan kalau ada pimpinan yang minta. Iya sebut aja siapa? Yang minta supaya Novel keluar itu masalah. Iya itu siapa? Pertama. sebut dong. jangan Oke, anda, sebut buat ya. polemik. Kemudian ada banyak apa? Praktek-praktek misalnya sebut ada Aduh, dugaan. Ada asumsi ini. Jangan-jangan yang ilusi aja. Enggak, enggak. enggak sebut aja namanya itu kita fakta pengen tahu. Yang terang ya. kok. Gak, bisa gak, gak, gak. dirasakan. begini ya. Bagus juga kalau nah, tadi menyebutkan juga penyidik KPK yang tadi menyebutkan sudah punya itu siapa? Tuh, Coba geliran anda cuman, sekarang? Jangan anda berasumsi juga, Tuh, ya tukur. jangan jangan bagian orang lain anda bikin nggak perlu sama anda, nanti KPK kita buka-bukaan ya, ya. nggak perlu sama orang anda, anda nggak usah Itulah. minta sama kita. Saya pikir itu jalan yang Dan bagus. Itu. Nanti gak, kita gak. buka di DPR Mas Artaria, Baik. jalan Anda begitu itu bagus iya. Supaya Anda tidak salah pilih menyerang siapa Baik, Anda cukup, minta buka cukup, saja, cukup, cukup. itu lebih jelas Cukup tidak semua yang kita tahu kita bisa katakan